Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak, wabarakatuh Bapak ibu warga Perdopo, Gunung Bungkal Bungkal, Pati hmm. ya, Selamat malam aja Tadi sudah kasih dahan terus uh -huh. Sudah selawatan juga Saya hadirkan Dik, sebuah lagu Yang viral banget di Youtube Apaan tuh? Nah, ada kelayung-layung buat anda semuanya Ayah. Bapak ini dikasih layung-layung ya Spesial bersama Rat Hendangnya Jawa Tengah Yuk kita mainkan satu lagu Ada K Layong Layong Muti Nida Bareng El Wafda Insya Allah Berkat hadirkan barang awal Friday ya Dik Mutik